Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حفظ قاته ولا تنكننا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وَمَنْ يَنْتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ لَهَدِ هَدْي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَارَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ و Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Ahad pagi Menjelang siang 16 Dhul Hijjah 1437 Hijri Kita lantakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadith-Hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jenderal Sudirman, Kota Purwokerto ini. Shalat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau. Para sahabat Serta orang lain yang di dia Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma Inna al is'adu in ka'i'man nafina Wadith pantaiban Wa'amal wa ta'abbala Wahai Allah Tersungguhnya Kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan hati. <tuh> Kalau kita lihat iman, iman itu ada tiga unsur di dalam Para ulama aqidah ketika menafsiri iman al iman allul bil lisan wa tifadun bil jana wa ramun bil arkan tazibu ta'at dan rahman watang tusu bil asyan makanya para ulama mengatakan al iman Khamsununiyah atau khom sununa Iman itu Ada pada Lima Huruf nun Yang disebutkan sebagai huruf terakhir Dalam setiap ucapan Iman Lihat saya katakan tadi Lima huruf nun Yang diucapkan dan disebutkan Huruf yang terakhir Qawlu Bilisan nun terakhir Ucapan dengan lisan. Iman. Yang kedua, i'tiqadun bil janan Keyakinan dengan hati. Yang ketiga, wa'amalun bil arkan. Beramal dengan anggota tubuh. Tazidu bi taati ar-rahman wa tanqusu bil isyan. Bertambah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah yang maha pengasih Dan berkurang dengan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu iman Nah yang kita bicarakan sekarang Salah satu bagian dari keimanan Bahkan dia adalah poros sumber pokok keimanan yaitu keyakinan hati. Ya, yang kita bicarakan sekarang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan hati. Dan para poin yang rahmatilah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan Syekhul Islam atau Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Amalan Qalub hia asal, wa amalan Jawarih tafgul wa mukmilah. Amalan-amalan hati dia adalah sumbernya, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah ikutan dan penyempurna. Ikutan dan penyempurna. Asalnya. Sumbernya pokoknya adalah amalan hati. Fāma arīfatu aḥkamil pulub, ahamu min ma'arifati aḥkamil jawari. Mengenal hukum-hukum yang ada kaitannya dengan hati ini lebih penting dibandingkan mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota tubuh. Bagaimana tata cara salat kalau sujud? telapak tangannya bagaimana, kemudian lengannya dengan bagian sisi tubuhnya bagaimana, pahanya bagaimana, ketika membaca Al-Qur'an bagaimana lisannya, tajwidnya bagaimana? Itu amalan-amalan lahiriah. Bagaimana ketika mengerjakan puasa, apa yang harus dijaga, apa yang membatalkan puasa? Itu amalan-amalan lahiriah. Bagaimana ketika menunaikan ibadah haji, manasik haji, tamat tour, kiram, ifrat, bagaimana? Itu amalan-amalan lahiriah. Imam Lukai mengatakan, maka mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan hati lebih penting dari mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota tubuh. Kenapa? Karena hati adalah sumber pokok. Hati adalah asal-muasal Lisan kita tidak akan bisa beramal Berzikir Membaca Al-Quran Berdoa Bertasmih, bertahmid, bertahli Tidak akan bisa berzikir seperti itu Ketika hatinya tidak berzikir Anggota tubuh akan malas Akan malas beribadah ketika hatinya juga malas. Inilah makna sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ala Inna fil jasadimudhghatan, ida salahat, salahat jasadu kulu, wa ida fasadat, fasadat jasadu kullu ala wahyal qaldu. Ingatlah di dalam sebuah tubuh ada sepotong daging. Dan di dalam Dan ingatlah jika daging tersebut Baik Maka seluruh anggota tubuhnya akan baik Jika daging tersebut buruk Seluruh anggota tubuhnya akan buruk Ingatlah bahwasanya Daging tersebut adalah hati Ada yang menafsirkan jantung Terjadi silap di antara ulang Yang jelas Ini adalah Hal yang berkaitan dengan hati Kemudian beliau mengatakan Perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, waman ta'ammala ash shari'atafim asadidihawamawadihiha. Ali mertibat ta'ammalil jawarih bi'ammalilku. Barangsiapa yang memperhatikan syariat di dalam sumber-sumber hukumnya dan di dalam pengambilan-pengambilannya, dia akan benar-benar meyakini, mengetahui. Bahwa ada keterkaitan antara amalan lahiriyah. Amalan dengan menggunakan tangan. Menggunakan mata. Menggunakan lisan, Menggunakan kaki. Menggunakan kemaluan. Nah, Ustaz ada beramal dengan kemaluan? Iya. Menyetubuhi istri itu beramal. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan dengan anggota tubuh. Ada ikatannya erat. Ada kaitannya dengan amalan hati wa annaha la tanfa'u bidunha lihat. Berarti kan ini pentingnya amalan hati dan bahwa amalan anggota tubuh tidak akan bermanfaat tanpa amalan hati, enggak ada manfaatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa anna amalan pulu afrohu alal abdimin amalan jawari. Nah, ini juga pentingnya amalan hati. Yang kedua, bahwa amalan hati lebih wajib dilakukan dibandingkan amalan lahiriah. Amalan hati lebih wajib dilakukan dibandingkan amalan yang lahiriah. Orang solat. Lima waktu wajib, puasa bulan Ramadhan wajib. Tetapi ada yang lebih wajib daripada itu, yaitu menjaga hatinya. Makanya puasa seseorang tidak akan bermanfaat tanpa dia menjaga hatinya. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diwayat Imam Bukhari dan Muslim. Leisah siam min al akli wa shurb, inna ma siam min al lahu wa rafat. Bukankah puasa itu menahan? Makan dan minum, tetapi hakikat puasa adalah menahan ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan-perbu-ucapan-ucapan yang kotor dan sia-sia. Ucapan yang kotor dan, perbu uh, dan sia-sia timu dari mana? Dari hati yang kotor. Makanya yang kedua, bahwa amalan hati lebih wajib untuk diamalkan dibandingkan amalan nafiah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hal yumayyizul mu'minu 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli waahid min al a'mal allati mayyazat bainahuma?" Lihat. Ini yang ketiga. Beliau mengatakan, pentingnya amalan hati. Bukankah seorang beriman dibandingkan dengan seorang kafir tidak bisa dibandingkan di antara keduanya kecuali hanya hati? Si fulan salat, si fulan salat. Si ini mu'min, si ini munafiq. Siapa? Apa yang membedakannya? Hati. Semuanya sama-sama sholat, semuanya sama-sama berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sama-sama puasa. Tetapi ini mu'min, ini munafik. Apa yang membedakannya? Hati. Hatinya, hatinya, kafir. Lisannya Islam. Sedangkan mu'min, hati dan lisannya mu'min. Beriman kepada Allah dan sedikit menyinggung tentang kemunafikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini berkaitan dengan amalan hati. Kemunafikan. Bapak Ibu harus ketahui Bahawa sifat munafik pada periode Mekah semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul tidak ada. Tidak ada orang munafik di Mekah. Enggak ada. Di Mekah yang cuma ada ketika Rasulullah s.a.w. diutus menjadi Nabi dan Rasul, Hanya orang mu'min, musyrik, kafir. Mu'min, musyrik, kafir. Munafik enggak ada. Kapan adanya ketika beliau berhijrah ke kota Madinah? Ada orang munafik apa penyebabnya? Jadi ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafid ini, bedengkotnya kaum Munafid sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul sudah sebentar lagi mengambil posisi tertinggi di kota Madinah sebagai pemuka masyarakat, orang yang paling dituakan, orang yang paling diunggulkan, diutamakan. Semua keputusan ada pada dia. Tet tetapi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, orang-orang berbalik haluan yang asalnya mengagungkan, memuliakan, menghormati Abdullah bin Ubay bin Salul, maka menjadi menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya Pak Orang iri kepada pendatang baru. Nah, ini kadang-kadang ada di antara bahkan mohon maaf di antara para ustadz. Oh, saya sudah lama di perlu perto 10 tahun, jemaahnya semua sekian. Ahmad Zainuddin datang baru hari ini jemaahnya sekian. Iri. Tapi dia tidak bisa mengatakan jauhi si jauhi si tidak bisa. Dia akhirnya main tilap, main belakang. Timbullah sifat apa? Munafiq. Dia mengatakan saya muslim pengikut engkau, karena kalau seaminya saya menendangmu, orang-orang akan marah semuanya kepada dia, akhirnya menjauhinya. Dia tidak mau seperti itu. Timbullah sifat bermuka dua. Maka intinya apa? munafik ya, munafik. Timbul sebab utama apa? Sebab utama kemunafikan apa? Hasad, iri, dengki. Makanya wajar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Fala Bahawa hasad adalah do' uh, maksiat yang kita harus berlindung kepada Allah yang paling terakhir disebutkan oleh Allah Qul al-a'udhu al-rabbi al-fala Min syarri makhala Wa min syarri ghasiqin ilawa Wa min syarri nafasatikil urma Wamin syar'i hasidin idah hasan. Ia, yang keempat paling terakhir Allah sebutkan. Aku katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan roh yang memiliki waktu malam. Dari waktu malam apabila sudah menutupi. Wamin syar'i kasikin idah wakin. Wamin syar'i nafasat ibilokat. Dan dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul aku berlindung dari mereka dan aku berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad ulama tafsir menjelaskan kenapa hasad maksiat yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya disebutkan paling terakhir apa rahasianya? para ulama mengatakan li'annahu akhasut taba'i karena hasad adalah sifat yang paling buruk dari semua sifat buruk Munafikan timbul gara-gara hasad Yang asalnya 13 tahun Nabi Muhammad SAW Menjadi Nabi dan Rasul Tidak ada orang munafik Semuanya gentle Saya beriman, saya kafir musyrik Gentle Ya sudah saya enggak beriman kepada Muhammad Ini enggak Semenjak hasad timbullah munafik Berbuka dua Apabila berkumpul dengan kawan-kawannya Aku bersama kalian Wahai kawan-kawan Aku ketika bersama dengan Muhammad Dan orang-orang muslim itu Hanya cuma mengolok-olok mereka Berbuka dua Sekarang kita ambil pelajaran Pentingnya amalan hati Apa itu? Yaitu Dia akan Menghilangkan Sifat yang paling terburuk yang dimiliki oleh manusia itu apa? Sifat hasad. Itu kan amalan hati hasad, nggak kelihatan Makanya Imam Bukhari mengatakan yang ketiga pentingnya amalan hati bukankah sifat orang mu'min dengan orang munafik tidak bisa dibedakan? Semuanya sama, amalan lahirnya sama, kecuali dengan amalan hati. Kalau ingin kita kupas lagi sifat hasad ini. Ini bukan tema gitu. Ketika saya berbicara amalan-amalan hati. Atau diminta berbicara amalan-amalan hati. Saya akan membicarakan amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Beda ketika saya membicarakan amalan-amalan perusak hati. Maka kita harus membicarakan hasad. Tetapi sebagai tambahan. Hasad buruknya. Seperti sebagaimana disebutkan oleh ahli Tafis tadi Liannahu ahasut taba'i Karena dia adalah sifat paling terburuk Apa yang ditimbulkan oleh hasad Satu tadi sudah kita ketahui Gara-gara hasad timbul kemunafikan pertama di atas muka bumi Di atas muka bumi Sebelumnya tidak ada Atau mungkin bisa dikatakan bukan di atas muka bumi Karena uh, kemunafikan pertama Iya, di atas muka bumi betul. Pertama kali munafik gara-gara hasad. Ini buruknya hasad yang pertama. Yang kedua, gara-gara hasad terjadi pembunuhan pertama di atas muka bumi. Siapa hasad kepada siapa? Siapa membunuh siapa? Hah? Hah? Qabil dan Habil. Siapa pembunuh? Siapa yang terbunuh? Pasti bingung. Abin kabin, kabin abin. Hah? Siapa yang bisa menjawab? Yang menjawab saya kasih banyak uang. Hmm. Yang baru pertama kali datang ke Masjid Jenderal Sudirman, atau baru pertama kali melihat saya langsung, tidak di TV, tapi langsung datang melihat saya, nggak pernah sebelumnya. Di TV nggak pernah lihat? Oh jangan. Yang baru pertama kali melihat saya, uh hidungnya begitu top. Uh. Hah, baru pertama kali melihat saya di TV nggak pernah. Ha. Siapa membunuh siapa Pak? Kabil membunuh Habil betul. Mari Pak, silakan. Bawa dan samping undi Pak. silahkan pak. terima kasih. sama-sama. ya, kalau ingin mudah menghafalnya, qabir di dalam bahasa Arab pembunuh itu namanya kotilun. di depannya huruf kof, kotilun. maka sama, qabir di depannya huruf kof, koti itu pasti pembunuh. ya, lihat pembunuhan pertama jadi di atas muka bumi, karena hasad ceritanya gimana? ceritanya, Nabi Adam dan Hawa alaihi salam, setiap kali Hawa alaihi salam melahirkan, pasti melahirkan kembar pengantin apa maksudnya kembar pengantin? laki-laki perempuan, saudara kembar laki-laki perempuan, nah Qabil lahir beliau lahir, kemudian saudarinya lahir kembar pengantin, saudari ini cantik banget kemudian habil lahir, saudarinya juga lahir sistemnya adalah agar tidak menikah dengan saudari kawin silang kobil menikahi saudarinya habil habil menikahi saudarinya kobil, nah si habil dapat rezeki nomplok. ini saudarinya kobil, cantik bingit cantik banget Ya, ya Peraturannya seperti itu Sedangkan Qadarullah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Qabil mendapatkan saudarinya Habib tidak begitu cantik Dia marah Maka dibunuh la Sungguh aku akan benar-benar membunuhmu Gara-gara apa? Hasad Pembunuhan pertama kali terjadi di atas muka bumi Gara-gara hasad dan gara-gara hasad pula, Qabil menanggung seluruh darah yang tertetes di atas muka bumi tanpa kebenaran sampai hari kiamat. Lihat bahayanya hasad. Karena ha, qislan min dhimma kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Qabil bertanggung jawab atas seluruh tetesan darah yang tertetes tanpa kebenaran sampai hari kiamat. Karena beliau mencontohkan yang buruk. Semua sumbernya gara-gara apa? Hasat Lihat Demi. lagi Maksiat pertama kali Yang dilakukan di atas langit Oleh siapa, kepada siapa Hasatnya siapa, kepada siapa Perlu minyak wangi lagi Habis jadinya. Hah? Iblis Dulu, ya. kepada Adang Ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan rongga tubuh iblis, Adam alias Salap, iblis datang. Lihat, ha? ya, loh cuma tanah, tanah rongga nggak ada isinya. Oh begitu, tuan manusia. Mulai hasad, mulai hasad. Maka maksiat pertama kali yang dilakukan di atas langit. Dilakukan oleh iblis Kepada Allah Tidak mau surjit kepada Adam Gara-gara hasad Lihat buruknya hasad Tiga sudah contoh Yang keempat Nabi Yusuf alaihi sallam Dipisahkan dari kecil Selama 40 tahun dengan bapaknya Ya'kub Gara-gara hasad saudara-saudara besarnya Yusuf alaihissalam hasad kepada Yusuf, karena sang bapak sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam maka Yusuf alaihissalam dipisahkan pertama kali dibuang ke sumur kemudian dijual dengan murah kemudian dibawa ke Mesir akhirnya terpisahkan selama 40 tahun dengan bapaknya, gara-gara apa hasad Lihat. buruknya hati yang kotor di sini menunjukkan pentingnya amalan hati makanya imam lukaim mengatakan amalan hati itu adalah sumber sumbernya pokoknya iman di dalam hati amalan jawari amalan-amalan anggota itu dapat dia hanya ikutan dan penyempurna dari amalan-amalan hati tersebut ini para ikhwah yang dinamati ali Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Naqib rahimahullah kemudian menyebutkan bedanya orang munafik. Fal munafiqu ya'malu bi'amal al mukminin. Orang munafiki mengerjakan amalan-amalan orang munafik. Fahwa yusul. dia salat. وَيُنْفِقُمَا لَهُ فِي سَدِهِ الْبِرْ Dia berinfak, bersedekah di jalan kebaikan. وَرُبَّمَا جَاهَدَ مَعَى الْمُسْلِمِينَ Bahkan terkadang orang munafik berjihad bersama kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tetapi lihat, orang munafik bagaimana nasibnya di akhirat. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Nisa ayat 145. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَا Sungguhnya orang munafik Di dalam Tempat yang paling rendah Keratnya neraka Gara-gara amalan hati yang berbeda Padahal amalannya sama Amalan lahiriahnya sama Maka para yang dilahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan lagi perkataan Islam, Ini sekarang saya hanya ingin Membuktikan bahawa Tema kita ini penting Karena orang ketika mendengar amalan hati, am ah, enggak menarik Ustaz kajiannya. Kajiannya enggak menarik. Menarik itu bagaimana? Kamu dan aku saling mencintai. Nah, itu menarik Ya, itu ada spesialis sendiri Ustaz kita, Ustaz Syafiq basallamuhu Ya, sedangkan amalan hati aduh enggak menarik, menarik. Bapak, saya harus berusaha di hadapan jamaah sekalian membuktikan bahwa amalan hati -hat menarik untuk dibicarakan dan bermanfaat untuk dibicarakan dan bahkan suami dan istri tidak akan pernah harmonis kecuali dengan amalan hati gak akan pernah bisa harmonis kecuali dengan amalan hati coba perhatikan sekarang saya tulis Islam ini perkataan-perkataan ini saya kumpulkan untuk menyebutkan bahwa pentingnya amalan hati nanti akan saya ringkas di akhir biar bapak catatannya lengkap saya sebutkan dulu Amal perkataan-perkataan para ulama. Syekhul Islam Taimi yang mengatakan tentang pentingnya amalan hati. Wahyamin usuli iman. Dia termasuk pokok dasar keimanan. Wakwa idud di, wakwa idud di dan pondasi-pondasi agama. Misalnya seperti. Nah ini yang akan kita bicarakan nantinya. Amalan-amalan hati yang kita bicarakan ini Misru Mahabbatullahi wa rasul Cinta kepada Allah dan Rasul Ini pokok agama I Imam Luqayim pernah mencontohkan Rukun ibadah itu ada tiga Dan dia kalau di dimisalkan seperti burung Rukun ibadah ada tiga Kalau dimisalkan seperti burung Burung punya dua sayap, punya kepala. Kalau burung tidak punya kepala, maka dia mati, tidak bisa terbang. Bukan hanya tidak bisa terbang, mati dia. Tidak hidup. Kalau sayap burung tidak punya satu sayap, maka dia hidup tidak bisa terbang. Tidak manfaat. Kalau burung punya cuma punya sayap kanan, tidak punya sayap kiri, maka dia tidak bisa terbang, tapi masih hidup. Dan, amalan hati, yaitu berupa kecintaan kepada Allah, itu bagaikan kepala burung sedangkan dua sayapnya adalah sifat amalan hati yang lain sifat rasa harap di dalam hati terhadap rahmat Allah tak kalah beramal, yang kedua sikap atau sifat rasa takut terhadap Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan maka itu Rukun ibadah tak kala kita beribadah, Salat Allahu Akbar harus ada di dalam diri kita tiga hal itu, rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Kalau beribadah tidak ada tiga ini, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, itu namanya rukun ibadah yang antum kenalkan dulu, uh, apa yang antum kenal selama ini kan syarat. Ibadah diterima, ikhlas dan harus mutabak. Di sana ada pembicaraan para ulang, rukun ibadah. Apa itu rukun ibadah? Yaitu sesuatu yang sangat kondensial. Sangat kuat dalam sebuah ibadah. Yang apabila tidak ada sesuatu itu, maka tidak ada nilainya ibadah. Orang sholat tidak punya rasa cinta, berat seperti orang munafik. Tidak ada nilainya buah pahala sholatnya. Orang ketika solat cuma ada rasa harap, tidak punya rasa takut. Akhirnya meremehkan solat. Solat lima menit sebelum solat asar lima menit sebelum solat maghrib merasa yang pentingkan solat. Terlalu berharap, ada terlalu rasa takut, tidak punya rasa harap. Akhirnya solatnya Allah enggak jadi, Allah enggak jadi. Ya, belum belum keluar. Terlalu rasa takut. Ya. Jadinya kapan? Ketika imam ruku. Takut ketinggalan. Ya, saya pernah pak oleh itu. Di samping orang seperti itu. Waktu itu tahiyat. Subhanallah. Mengganggu sekali. Orang tahiyat kan. At-tahiyatulillah. Was-salawatu wa-t-tayyibat. Assalamualaikum. Ini enggak dia. At-tahiyat. At-tahiyat. Teh kayak nggak masuk gitu. Itu orang yang terlalu mengedepankan rasa rasa apa? Rasa takut. Takut amalan menjadi terima ambal bustia. Tetapi jangan terlalu. Harus dibarengin dengan rasa rasa harap. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Imam salam. Karena kan imam baca terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahiyatnya gak selesai. At-tahiyat. Sudah salam, baru ikut. Bagaimana? Dia harus ikut salam. Habis itu nangis. Jadi-jadinya. Kenapa? Karena tahiyatnya gak selesai. Eh, ini yang salam. <laughs> ya? Nah, Pak. Itu pentingnya. Lihat. Makanya, Syekhul Islam mengatakan, dia... Usulul di, wakwari di, dia pokok agama, pondasi dasar agama. Seperti rasa cinta kepada Allah, itu pondasi dasar. Enggak mungkin bapak hadir sekarang, ibu hadir sekarang, kecuali karena ada rasa cinta kepada ilmu agama. Dibayar apa kita di sini taksi? nggak ada bapak datang ke sini hanya ingin murni menuntut ilmu agama agar bekal bagi saya untuk beramal setelah dini selesai, berarti itu kan rasa cinta maka dia pokok agama dan semua ibadah yang kita kerjakan lihat pak kurban kemarin yang kita kerjakan berapa kita keluar duri kalau sapi mungkin 2 juta setengah, 2 juta Sekian itu, kita keluarkan Begitu saja, hanya disembeli Dapat dagingnya mungkin 1, 1 kilo Kurang, itu pun tulangan semua Ya Lihat, kenapa kita mau berkurban? Karena ada rasa Rasa apa? Rasa cinta Kenapa kita mau sholat? Sholat subuh, lagi ngantuk-ngantuknya Bangun, mendengar azan Harus bangun, kenapa kita mau kerana rasa cinta Seorang istri melayani suaminya Meskipun tak kalah itu capek Kenapa dia melakukannya? Karena rasa cinta dia kepada Allah Perintah Allah SWT Jadi semua perkara agama Harus ada rasa cinta Ya, Harus ada rasa cinta Dan itu amalan hati Kita tidak bisa mengerjakan ibadah Lihat haji sekarang Kaum muslimin yang mudah-mudahan uh, Seluruh jamaah haji diterima amal ibadahnya Yang ada Allah SWT menjadi haji yang mabru, pulang ke rumah pulang ke kampung masing-masing menjadi manusia yang bertakwa yang lebih baik berapa duit yang dikeluarkan? 30-an juta, 40-an juta bahkan ada haji plus sampai 150 juta itu akhirnya kenapa sampai keluar begitu? karena rasa, apa tadi pak? cinta, semua amal ibadah, harus ada rasa cinta, kalau tidak amal ibadahnya, no, mihil pahalanya karena bagaikan burung yang tidak punya kepala mati dia ini Bapak Ibu saudari. makanya kadang Anda melihat orang yang sholat seperti makan uh, burung lagi makan makanannya duduk-duduk cepat sekali itu kurang rasa jinta ya tidak menikmati sholat makanya juga kita dapati misalkan dan subhanallah pak yang saya berikan contoh-contoh ini sebenarnya fungsi hati contoh ya misalkan mohon maaf, saya beri contohin ada orang itu kan ada jam jam untuk menentukan iqamah sekian menit setelah adhan, betul? ada di masjid-masjid sekarang? Ya. setelah adhan maghrib biasanya 10 menit sholat agan ya. maghrib selesai sholat ya, antara antara maghrib dan isya, eh, antara agan dan iqamah dia sholat nunggu iqamah lima menit lagi empat menit oh alhamdulillah sebentar lagi mulai salah tiga menit, dua menit, satu menit eeeet eh, bunyi eh, imam gak keluar-keluar mulai mulai hatinya resah ini kurang rasa cinta nih ya hatinya resah imam terlambat mulai dia memprovokasi kawan di samping kanan samping kirinya, mulai memperlihatkan jam. Imam telat, Imam telat, Imam telat. Kayak orang paling on time sedunia. Kalau sudah mau sholat, ya paling malas duduk di masjid. Dia asih duduk di masjid, didoakan oleh mereka itu pak sebenarnya sumbernya adalah hadap pada hati, merasa berat duduk di masjid, karena kurang cinta kepada rumah Allah itu intinya, giliran duduk di depan televisi, oh berapa jam tuh, gak pernah, telat beritanya telat, gak pernah begitu betul saya beri yang lain, sekarang nih majlis ilmu ya, Alhamdulillah gak ada yang, yang ngantuk saya pernah diceritakan Ustaz Memang majlis ilmu mendatangkan ketenangan Saya Subhanallah Punya penyakit insomnia Susah tidur Datang di khatbah Jum'at Innalhamdulillah Langsung Tenang banget Ustaz Ya Ini Bapak Ibu saudara. Nah orang yang tidur di majlis ilmu Ya Ini kurang rasa cinta kepada Allah rasa, Aduh ustaznya gak enak Aduh rasanya gak rame Judulnya sedarang gak rame Ustaznya juga gak rame Enggak Kalau rasa cinta dia akan menikmati ibadah yang dia lakukan Sholat Dia akan lama khusyuk Karena dia menikmati ibadah yang dia lakukan Tidak merasa berat Itu semua berlari kepada rasa cinta Ada yang ngelentuk Ustaz kajianan aku gimana mau tidur Diteriakin Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut lagi. Kata Imam Syekhul Islam Khomeini rahimahullah, "Wattawakkul 'ala Allah." Ini usul iman. Sandar kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan itu amalan hati. Ya, ini pokok iman bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasuddin, lihat. Masalah ikhlas. Jadi cinta, awakal, ikhlas. Ini semua yang kita pelajari, ya. Dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala itu pokok dasar amal diterima atau tidak. Itu berkaitan dengan apa? Amalan. Amalan hati bukan amalan lahiriah, bukan amalan tangan, bukan amalan kaki, bukan amalan kemaluan, bukan amalan telinga, eh, mata bukan. Amalan hati ikhlas, ya. Dan Subhanallah kalau antum baca kitab Mukhtasod Min Hajul Qasidin yang ditulis atau yang diringkas oleh Imam Ibn Qudamah Al Makdisi itu ringkasan, ringkasan kehaya ulumudin menjadi Min Hajul Qasidin menjadi Mukhtasod Min Hajul Qasidin, ya. Karena di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali banyak menyebutkan hadis hadis palsu, kemudian cerita-cerita yang dongeng yang tidak ada riwayatnya kemudian diringkas menjadi Minhajul Qasidin, diringkas lagi oleh Imam Ibnu al Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di situ disebutkan salah satu hal yang membinasakan yaitu riya, amalan hati. Antum tahu riya itu. Ya. Riya itu kalau seandainya dia hatinya tidak terjaga dia ingin dilihat amalnya kadang-kadang riaknya tersembunyi. Contoh, sekarang nih yang jamaah-jamaah selfieun, bukan salafiyun, selfieun. Ada ustad datang, ustad foto dulu ya satria. Nanti ditampilkan di mana, diberitahukan ke orang di sosial media. Oh, saya pernah, ya pernah foto dengan satria. Itu riak, Afa min Jadi bin Nami, riak. Yang lebih ringan Lebih tersembunyi Dibandingkan langkah kaki semut Pada malam gelap bulita Di padang pasir Kelihatan? Enggak Begitu tuh Dan subhanallah Masalah selfie ini Saya pernah Dengan takdir Allah Walhamdulillah sholat subuh di masjidil haram di depan ka'bah di pintu depan pintu ka'bah ada orang subhanallah luar biasa dia selfie semenjak mulai adhan sampai setelah adhan sampai yang aturan antara adhan dan iqamah berdoa, dia selfie oh bikin vlog alhamdulillah sampai diingatkan oleh orang sampingnya ya cukup cukup, cukup doa sekarang iya sebentar lagi itu untuk siapa sekarang kaabah bukan sudah berkurang nilainya di, di hati sebagian kaum muslimin. kenapa karena dijadikan background selfie mendingan kalau selfie anak-anak muda seperti ini nenek-nenek sebelum tawaf saya melihat sendiri pak mendengar sendiri bukan kata orang nenek-nenek kakek-kakek sebelum tawaf kayak sini kakek. Waktu oh, dulu, nyawai. Itu semua berlari kepada hati. Contoh, ria yang akfa min dari binaman, ria yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut di malam gelap gulita di padang pasir. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan, kalau dilihat orang beramalnya tanpa semangat. Ya beramanya tamu semangat, bahkan kadang-kadang agak gelagapan. Itu ria. Saya beri contoh ketika ada kotak infak jalan. Ya wajar kalau keajaian kita ingin berinfak sudah kita letakkan seperti biasa. Enggak perlu, enggak perlu. Ya enggak perlu A apa harus duduk? Enggak perlu. Emang sudah kelihatan. Eh, ente kalau enggak mau kelihatan enggak ada orang masukan. Masukannya jangan sepuluh ribu, lima puluh juta. Yang itu ada tuh. Masjid maudul, dihamdulillah Allah Ta'ala pernah bercerita. Orang ada di zaman sekarang, kata beliau. Orang-orang yang berinfak, yang benar-benar menyembunyikan amal. Suatu ketika di Masjid Rawatul Jannah. Di Riau. Masjid besar. Masjid salat terbesar. Enam puluh kali enam puluh. Besar. Kemudian... Beliau bercerita suatu pagi ada yang nelfon panitia pembangunan masjid. Uh, Mohammaf itu bilat nomor sekian ada plastik silakan ambil dan itu infak dari saya. Ini siapa pak? Tidak perlu tahu. Dibuka 50 juta. Itu tuh amal, ikhlas. Itu amalan. Hati. Tidak usah kalau dilihat orang. Kalau sudah dilihat orang, sudah letakkan biasanya. Tidak usah berburuk. Tidak usah. Itu riak lebih tersembui dibandingkan. Apa? Langkah semut di tengah padang pasir pada malam gelap gulita. Hati-hati Hadirin. Dan itu semua berkaitan dengan amalan hati. Contoh yang lain. Makanya Imam Luqman rahimahullah ketika menafsiri ikhlas, beliau mengatakan al-ikhlas istiwau a'malil al abdi fil zahir wal batin. Ikhlas adalah Samanya amalan hamba tatkala lahiriah dilihat oleh orang banyak atau tatkala batinya ketika tersembunyi di dalam ramah di dalam kamar di dalam rumah tidak ada yang lihat. Ingin mengukur ikhlas anda pak? perhatikan solat solat sunnah di rumah. Coba deh didik ikhlas kita dengan mengerjakan solat rumah di rumah solat sunnah di rumah. Ba dia, kerjakan tuh di rumah. Kalau di masjid, gampang banyak yang lihat, makanya semangat. Kalau di rumah, ya, masuk rumah, lepas peji. Lepas baju. Lepas jenggot. Apa maksud saya? Ambil remote televisi. Nah, semua ditonton, artis-artis semua ditonton. Mau ke masjid, pakai lagi jenggotnya. Sok! Iman yang tidak jujur Makanya kadang-kadang Kalau ada jamaah Masjid Jenderal Sudirman Yang ingin bertamu ke rumah Afan, oh, boleh bertamu gak ke rumah? Oh boleh uh, uh, Tapi Akhirnya si jamaah ini Temannya se -se di masjid-masjid ini Bertamu juga Ketika bertamu assalamualaikum. Siapa jamaah teman dari masjid Kajian di masjid masjid Jenderal Sudirman Perlu kertom iman tidak jujur semua dia yastakhun minan nas wa la yastakhun min Allah wa huwa ma'un id yabituna ma al qawm ardhiah mereka lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah padahal Allah bersama mereka siang dan malam bersama mereka hati-hati ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ibu, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kalau sudah kita mengetahui pentingnya amalan-amalan haddi, saya akan meringkas apa yang sudah saya sebutkan tadi. Catat. Pentingnya amalan-amalan haddi. Dari begini kajian saya. Harus ada yang mencatat dan menjadikan ilmu sehingga nanti bisa diamalkan. Pentingnya amalan hati yang pertama. Kita sebutkan tadi bahwa amalan hati adalah salah satu cabang dari cabang keimanan. Karena iman ada tiga sumber: lisan, hati, dan anggota tubuh. Salah satu cabang dari cabang keimanan. Karena iman tiga sumbernya. Bisa diaplikasikan, diimplementasikan dengan lisan. Mengucapkan keimanan, asyadu Allah ilaih Allah. Yang kedua, diyakini dengan hati. Yang ketiga, diamalkan dengan anggota tubuh. Tambahan keterangan pada poin pertama ini yang beriman cuma dengan lisan, maka disebut sebagai orang munafik. Yang beriman cuma dengan hati, tidak mau beramal, disebut sebagai uh, pengikut iblis dan syekwa. Yang mengumpulkan tiga hal ini, iman dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh, Maka disebut sebagai orang beriman Saya ulangi Yang beriman cuma dengan lisan orang munafik Mengaku inna awanna. Kami beriman Tapi hatinya kabir Ini orang munafik Yang beriman cuma dengan hati Mengakui bahwa pencipta Allah Pengatur Allah Yang menciptakan adalah Allah Iblis Tapi tidak mau beramal, Tidak mau sujud kepada Adam Ketika diperintahkan untuk sujud ini iblis Yang mengumpulkan tiga ini Iman dengan risah Iman dengan hati Iman dengan anggota tubuh Adalah orang-orang yang benar-benar beriman Itu uh, Poin yang sudah kita bahas tadi Yang kedua pentingnya amalan hati yang kedua adalah Sebagaimana disebutkan oleh iman Amalan hati sumber pokok Seluruh amal Sumber pokok seluruh ah. amal. Dan yang lain-lainnya dari amalan lisan, dari amalan anggota tubuh, hanya mengikuti dan menyempurna saja. Yang ketiga, pentingnya amalan hati yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Muqayyum, rahimah Allah, bahwa amalan hati penggerak amalan lahiriah. Orang malas beramal. Itu pasti bermasalah dengan hatinya. Saya beri contoh Pak sekarang. Ini sebagai pen, e, tambahan penjelasan. Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Doa Pak. Allah berikan waktu kepada kita. Sehari semalam 24 jam. 24 jam itu berapa menit? 1 jam 60 menit. Kali 24 jam. 1.440 menit. Coba tanya kepada diri kita Berapa menit kita menadah tangan kepada Allah Dengan segala macam keperluan, kebutuhan Yang sangat kita perlukan dan kita butuhkan dari Allah Kenapa masih malas minta sama Allah Itu pak sebenarnya bermasalah dengan hatinya Hatinya sombong kepada Allah Menganggap hartanya bisa berbuat Menganggap planning kerjanya Bisa berbuat Menganggap jasmaninya kekuatan tubuhnya Bisa berbuat Sombong, makanya Allah lihat berfirman Dalam surat ghafir ayat 60 Wakaala rabbukumu du'uni Asajib lakum Rabb kalian berfirman Berdoa kalian kepada aku Langsung aku kabulkan untuk kalian Kemudian lihat siapa yang tidak berdoa Allah cakap apa? Inaladzinaya stek birunaan ibadatnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai keperluan kepada Allah, ketahuilah. Manusia yang dijaga hidupnya oleh Allah, dicukupkan hidupnya oleh Allah dunia dan akhiratnya, diampuni dosanya, dijaga oleh Allah keperluannya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wabarakatuh alaihi, beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Lihat di Arafah. Dari mulai beliau setelah salat zuhur dan asar Secara jamak takbir kemudian khotbah kemudian beliau naik ke Gunung Arafah. Kemudian setelah itu beliau berdoa sampai terbenam matahari. Tidak lepas begitu. Bandingkan dengan kita yang tidak ada legalitas sama sekali, tidak terjaga, tidak tercukupi, tidak ada legalitas surga. Kok masih malas? Itu berarti bermasalah dengan apanya, Pak? Malas ibadah sangat erat kaitannya dengan hatinya kotor menganggap dia bisa melakukan apapun tanpa Allah ini bapak ibu misalkan orang belajar ikrah saya tanya, pak umurnya udah berapa? 30 ada yang lagi yang tanya, 40 sudah bisa baca Quran? gak bisa, kayaknya memang begini sebenarnya jadi shock uh, ilmiah. Kayaknya emang begini, Ustaz. saya itu kayaknya memang takdirnya nggak bisa baca Quran. Eh, ente ini gimana tidak Kok bisa dikatakan takdirnya nggak bisa Karena gini, Ustad, saya sudah satu, dua, tiga, empat, sepuluh guru ikrok saya mengatakan, e, ente itu nggak pantas bisa baca Quran. Maka akhirnya. Saya sudah saya mencap diri saya memang Saya bukan bisa beramal dari Quran mungkin Ini sebenarnya bukan masalah Ente sulit baca Quran atau enggak Tetapi masalah hatinya kotor Yang menyebabkan kita akhirnya malas untuk belajar Al-Quran Maka poin yang ketiga tadi Amalan hati kaitannya dengan amalan akhirnya Atau bahasa lainnya Pendorong amalan akhirnya adalah Penamalan hati Yang keempat yang sudah kita pelajari juga yaitu pentingnya amalan hati adalah dilihat dari orang munafik dengan orang mu'min dibedakan dengan amalan hati mereka sholat, mereka puasa mereka bersedekah tetapi bahkan mereka berjihad nah, apa bukti mereka berjihad nah, pernah kan peperangan tabuk kalau tidak salah atau khayban mereka berjihad bersama Rasulullah jihad lho ah. bersama Rasulullah tetapi di dalam jihad mereka menghina para sahabat Nabi Maro aina wa akdaba alsunan min haula kami tidak pernah melihat orang-orang yang paling buncit perutnya dan paling banyak omongnya dibandingkan tuh menunjuk sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika Ketika safar untuk berperang, munafik berarti ikut perang, amalannya berarti sama. Tapi yang membedakan satu dengan yang lainnya, iman dengan munafik apa, Pak? Hati, itu pentingnya amalan hati. Bahkan Pak, kalau kita lagi sholat, saya sering sekali ketika sholat mengingat hadits riwayat Imam Muslim. Rasulullah hanya bersabda, Inna rajula la yusalim. Wa ma min wa illa usruha tusruha jumuha au subu'ha sulusuha khumusha rubu'a thulutha ismuh. Tazungunya seorang sholat dan tidak ditulis dari pahala sholatnya kecuali seper10 seper9 seper8 seper7 seper6 seper, seper 4 seper3 setengah. Artinya beda-beda antara orang sholat dengan sholati Si fulan dengan si alam Si fulan dengan si alam Beda-beda Padahal rupunya sama Imamnya sama Masjidnya sama Itu semua yang menentukan apa, -apa. Amalan Ini para yang berhubungan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang keberapa itu? Yang ke keempat Yang ke keempat tadi Yang kelima Pentingnya amalan hati Bagaimana dikatakan oleh syekhul islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah ta'ala Bahwa Amalan hati adalah Pokok agama Atau e, Tulisnya begini Amalan hati menimbulkan Pokok-pokok agama Menimbulkan pokok-pokok agama Seperti masalah kawakal Cinta kepada Allah Ikhlas Karena Allah Sedikit Pak menyum lagi Tentang ikhlas, ikhlas itu subhanallah kita ada perkataan Yusuf ibn Asba, seorang ulama Salam. Beliau mengatakan, wakamajda hidu fi isqal teriak ya min halbi berapa banyak, berapa uh, bertapa banyak aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan teriak dari hatiku. Wahyati alaunin alam. Dia kadang-kadang datang dengan warna yang berbeda-beda. Kadang warnanya hijau, kadang warnanya kuning, kadang warnanya merah, kadang warnanya biru. Ya seperti berdera-berdera partai aja. Itu riak begitu. Kadang-kadang dia datang dengan berbagai macam cara. Contoh misalnya. Kau ingin bercontoh? Orang berkata kepada orang lain. Kulan, gini sini. Saya mau cerita. Tapi sebenarnya cerita ini sulit saya cerita. Mulai, ya, karena ini sebenarnya amalan hati. Ini urusan saya dengan Allah. Susah saya ceritakan. Nah, itu tu sudah mulai. Gaya-gaya, swingok sini, as sini, sini. Itu sebenarnya sudah dia tu. Ya, tahu tak? Tapi ini rahasia buat aku aja. Tak boleh cerita sama orang lain. Yang diperdengarkan juga manggut-manggut aja. Ya, ya, ya. Tahu nggak? Itu kipas kami yang ada di Masjid Jenderal Sudirman Pulau Perkutut. Sayanya tipis, setipis riaknya. Ternyata ketika dia menyebut saya, bukan ternyata dia yang nyumbang. Ternyata, bang. Maksudnya, Taman saya. Subhanallah. Kirain ente yang nyumbang. Tipis dia. Kadang dia datang dengan cara-cara yang aneh-aneh. Contoh, Saya pernah mendengar kajian, misal, Maudu di habidallah Taala. Beliau mengatakan Orang ketika ditanya puasa, Dan puasa itu, Pak, Itu mus, mustahil dimasuki riak susah. Susah di Masukiria, makanya para ulama ketika menjelaskan keutamaan puasa melalui hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda: Kullu amali bni Adam yuwa illa saum fa inna huliy wa ana adzimi setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya kejuari puasa. Aku yang akan mengganjar, fa'innahu li, puasa itu milikku. Lihat-lihat, kata-kata puasa milikku. Kenapa kekhususan puasa itu milik Allah SWT? Dan Allah yang langsung mengganjar pahala puasa. Apa sebabnya? Para ulama mengatakan, Li'anna sawm la yadkhulu fihi riyah. Bi khilafi Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi oleh Al-Habdhid Ibn Hajar. Karena puasa tidak dimasuki riyah. Gimana orang riya mau puasa? Eh, orang puasa bahwa riya, susah. Ya, dikeringkan bibirnya. Kenapa ente kering bibirnya? Puasa. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin orang riak puasa atau sulit. Kalau sholat mungkin banget. Allahu akbar. Muda miring-miring, bacaannya di apa dirubah rubah yang asalnya uh, tidak enak didengar menjadi lebih tidak enak lagi. Iya yes, sih orang dia begitu pak. Ya kalau puasa enggak sulit dimasuki ria kecuali kalau dia ngomong. Ya misalkan uh, dia mau mau ria orang puasa gimana? nggak bisa, nggak bisa orang ria puasa puasa ria itu nggak bisa kecuali kalau ngomong. Nah makanya ketika orang puasa ditanya bulan puasa nggak hari ini, maka dia mengatakan iya puasa. Masa Senin nggak puasa? Maksudnya saya selalu puasa Senin, Kemis gitu loh. Krih. Maka dia datang dengan berbagai macam cara. Hati-hati. Dan itu obatnya amalan, itu kaitannya dengan amalan. Makanya, pak yang ke berapa tadi? Yang kelima tadi, yaitu bahwa puas amalan hati pentingnya dia menimbulkan pokok-pokok agama seperti tawakal, rasa cinta, rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ulama yang dimati oleh Allah yang keenam enam pentingnya amalan hati ingat pak ini baru mukaddimah belum kajian kita saya hanya ingin mengajak bapak bahwasannya amalan membicarakan amalan hati itu penting dan harus saya berusaha kalau enggak bapak nanti ngantuk enggak dapat ibunya dan memang benar-benar penting sekarang perhatikan amalan hati pentingnya amalan hati yaitu amalan hati terkadang mendatangkan pahala yang besar dengan amal yang sedikit itu pentingnya amalan hati contoh hadis sholihun bukhari rasul saw bersabda kanat imraatun bagiun min bagaya israil marra bi kalbin yutifu bi rokiyah ada seorang wanita dari wanita-wanita tukang zina Di zaman Bani Israel Ulama hadis menjelaskan Kalau Nabi bercerita, berkisah dalam hadisnya Itu berarti berkisah pasti tentang Tentang apa? Tentang uh, Bani Israel Kalau Nabi berkisah dalam hadisnya Pasti berkisah tentang Bani Israel sama seperti ini, ada seorang wanita dulunya dari Bani Israel, tukang zina wanita pekerja sek komersial dia lewat, habis pulang kerja, dia lewat melewati seekor kain anjing yang sedang berputar-putar di sumur kada yaktuluhul apas anjing ini hampir dibunuh oleh rasa hausnya dia tidak bisa turun ke bawah, karena kehausan kalau turun ke bawah oh berarti dia mati nanti. Ilmu tabiatnya mengajari itu. Makanya dia di samping-samping sumur. Yang di situ masih lembab. Dia menjulur-julurkan lidahnya. Hampir saja dia mati karena kehausan. Maka lihat perempuan. Melepaskan high heels-nya. Apa high heels bang? Sepatu hak tinggi. Dan itu sebuah penipuan dari kaum wanita. Ya Bu. Itu sebuah penipuan dan sekarang banyak sekali penipuan. Alis alis dikerik, dicoret-coret. Pasti jelek. Kenapa? Karena Allah menciptakan alis kita itu dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Oh, Anda wajahnya segi empat, alisnya cocoknya begini. Ini orang perwokerto mau alisnya kayak Korea, ya nah, gimana? Enggak cocok. Ya, ini para ekorni dirahmati batin Allah Subhanahu Wa Taala, mapenuh dengan kepala suwak. Dan uh, uh, Syekh Hasan Salman, murid, dari Syekh yang terkenal, Syekh yang terkenal, Syekh yang terkenal, Syekh yang terkenal, Syekh yang terkenal, Syekh yang terkenal, Syekh yang terkenal, Syekh yang itu termasuk penyelewengan dari dua sisi, secara syariat dan secara kesehatan. Secara syariat dia menyerupai kebiasaan wanita-wanita nakal di zaman bani israil, kebiasaannya memakai high heels agar jalannya bisa zigzag. Jalan kau biasa nih zigzag jalannya, ya. Yang kedua tidak bagus secara kesehatan kenapa? karena dia manusia diciptakan oleh Allah dengan kaki yang rata, kalau ditinggikan, maka akan menjadi buruk secara kesehatan yang penyelas, wanita tersebut turun kemudian dia melepaskan high heelnya, kemudian dia ciduk dengan sepatu tersebut, dia minumkan ke anjing lihat dia minumkan kepada seekor hewan yang tidak bisa mengucapkan terima kasih yang tidak bisa mengucapkan jazakillahukairah, dia tolong anjing tersebut. Apa yang dia dapatkan? Faghfarallahu lahabi. Allah mengampuni dosa wanita pezina tersebut dengan hanya satu tegukan air diminumkan ke anjing. Apa pak? Hadis sohih dari Bukhari. Apa uh, rahasianya? Kenapa kok bisa amalan kecil cuma menegukkan air mendapatkan pahala yaitu diampuni dosa zina. Dosa yang dijelekkan oleh semua peradaban. Zina itu, apa? dosa yang dijelekkan oleh semua peradaban. Mesir kuno, Cina kuno, India kuno sampai Islam menjelekkan perbuatan zina. Diampuni dosanya. Gara-gara cuma minum air, apa rahasia di baliknya? Karena dia punya amalan hati yaitu ikhlas karena Allah. Dari mana kita tahu dia ikhlas? Satu, dia usaha, usaha untuk mengambil air. Yang kedua, diceritakan tidak ada orang yang melihat. Nah ini didik diri kita. Sebagaimana kita pintar menyimpan dosa kita, bangka pintar-pintarlah menyembunyikan amal soleh kita. Pintar-pintar, biar dikatain orang nggak nggak pernah bersedekah. Yang penting Allah tahu saya. Biar dikatain orang nggak pernah baca Quran. Yang penting Allah tahu saya. Ya, zaman salaf dahulu, bang orang suami menghafal Quran istrinya tidak tahu. Hafal 30 juz Al-Quran, dia sudah tahu Sekarang di zaman sekarang Selfie sendiri, baca Qur'an Disebar, ngapain ini Tengok apa? Imam-imam masjidil haram Tidak ada yang seperti itu Mereka di shoot, mereka di video Ketika mereka sawat Bukan sengaja ingin shoot Ngapain? Ya, Lihat juga hafid-hafid Yang sekarang hati-hati tu -hati Bukankah dah Rasulullah mengingatkan bahwa yang pertama kali akan digiring ke dalam neraka siapa? Ahli baca Qur'an liyukala annahu qare jadi intinya pak, bukan anda hafal Qur'an atau enggak bukan, intinya anda ikhlas atau enggak ketika menghafal ya? dan saya harus mengatakan seperti ini hafidh-hafidh yang sudah mau Jazakallahu khairan. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Tapi ingat jaga keikhlasan. Hafal Quran 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 5 tahun hafal Quran. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Jaga, jangan sampai riak, ujub. Dan ini di sini tidak tidak main main perasa. Di sini main dalil bukan oh, Bukankah itu bagus hafal quran Waktu kecil iya Dan memang Al-Quran mudah untuk dihapal Walaqad yassarnal Al-Quran Zikr faham bin <supian> Sungguh <supian> kami telah mudahkan Untuk kalian menghafal Al-Quran Apakah anda yang mengingatnya Mudah dia memang Tapi hati-hati Jangan sampai ujub ria Ini perhatikan bapak ibu saudara saudari dimuliakan dimelainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan ada perkataan menarik pak. Ini perkataan saya sebutkan kemarin ketika khutbah Idul Adha. Kalau boleh saya judul saya kasih judul perkataan ini judulnya saya ambilkan perkataan dari perkataan Nabi Muhammad. Judulnya sebuah dosa berbuah surga. Kok bisa dosa berbuah surga? Bagaimana ceritanya? Coba perhatikan. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyid. Sedangkan kadang-kadang amal-amal saleh berbuah neraka Kok bisa? Lihat perhatikan. Ini semua lari kepada hati, Pak. Beliau mengatakan, "Faidha arad Allah bighabhihi qayran lahu min Abuwabitauba". Jika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu taubat untukmu. Satu. Wana dan, dan pintu penyesalan atas dosa yang dia lakukan tadi. Jadi satu dosa ini dia sesali terus kenapa? Seperti misalkan orang terperosok dalam perbuatan zina. Kemudian dia duduk termenung, kemudian dia melihat kemaluannya, kenapa itu salah? Salah tempat, kenapa enggak dijaga? Kenapa? Kenapa terus dia menyesal. Satu dosa yang dia lakukan itu Kemudian wajadan, wadul dan dengan satu dosa tadi dia merasa hina, dina dia hadapan Allah, waling kisar dan merasa berselalu bersalah dia hadapan Allah dengan satu dosa tersebut, wafikari ilin dan merasa selalu membutuhkan Allah akibat dosa tersebut ya Allah saya butuh Engkau ya Allah jangan sampai saya terperosok lagi ya Allah. Kemudian wal isti'anah gara-gara satu dosa tadi dia senantiasa minta tolong kepada Allah, terus minta tolong. Wal dawami taqarrub, tadarru' dan dia senantiasa terus-menerus menunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah akibat satu dosa tadi. Wat taqarrub ilaihi bima amkana hasanat, ma takunu tilka as lahu rahmatah. Dan akhirnya akibat satu dosa tersebut dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Dengan apa yang dia sanggupi Yang akhirnya satu dosa ini Perhatikan nih Satu dosa ini bukan menjadi balak buat dia Siksa buat dia Tidak Bahkan menjadi rahmat baginya Akibat satu dosa akhirnya dia menjadi hamba Allah yang sangat taat Sampai-sampai kata Imamilukaim Rabbil Rahimahullah hatta yaku'la aduwa Allah, Sampai musuh Allah mengatakan, sampai musuh Allah iblis mengatakan, lai tanita robbu wa Ah, rugi saya ganggu dia. Coba saya enggak ganggu dia dulu, biarin aja begitu. Dia mungkin enggak setaat ini sekarang. Lihat, satu dosa berbuah. Sungguh. Sampai iblis mengatakan, rugi saya uh, menjerumuskan dia ke dalam sial, rugi le. Kemudian beliau mengatakan perkataan ini yang saya sebutkan tadi, buah dosa berbuah surat, wahamahna kaulibahulisan dan inilah makna perkataan sebagian ulama salah. Inna rojula layalul zamba fayadul kullubihir jannah kadang seseorang melakukan sebuah dosa, tapi dosa tersebut dia masuk surga dengannya. Wayalul hasana fayadul kullubihannah, tapi kadang orang-orang mengerjakan amal-amal soleh bertumpuk-tumpuk amal solehnya bergunung-gunung amal solehnya seperti gunung-gunung tihabah yang ada di Arab amal solehnya bergunung-gunung tetapi dengan amal soleh tersebut dia masuk merangkanya Allah Subhanahu SWT kok bisa? kata murid-murid dari ulama salaf ini kif, kok bisa? kok bisa? kenapa? satu dosa berbuah surga amal soleh malah berbuah neraka. kok bisa? lihat, beliau mengatakan kata ulama salafin disebutkan ini dalam kitab Abu Rusyd ya'malu dzanba fala yazalu nushba 'ainayhi musfiqun wa dilan bakiyan nadiman kaki saras baina yadayhi artinya orang ini melakukan dosa maka akibat dosa tersebut semua pikirannya terfokus kepada dosa ini dia selalu masih saja gara-gara dosa tersebut dia masih saja menangis masih saja menyesal, masih saja hatinya takut bergetar, masih saja menunduk di hadapan Allah karena merasa bersalah. Ya. Kemudian Imam Luqman rahimahullah mengatakan, ulama Salaf tadi berkata, hatta tilka sayyi'ah an fa'alahu min ta'atin katsira. Maka akhirnya dosa tadi ternyata lebih bermanfaat untuknya dibandingkan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan yang banyak sampai akhirnya dosa tersebut masukkan dia ke dalam surga karena akibat dosa dia akhirnya bertobat akibat dosa dia akhirnya menjadi hamba Allah yang paling taat Oke, kita paham sekarang bagian pertama. Lu tadi yang mengamalkan amal-amal soleh, kok bisa masuk neraka bagaimana? Imam lukai mengatakan saya bacakan biar tidak saya tidak salah Beliau mengatakan perhatikan baik-baik. Wa -baik. yaqulu al Orang sedangkan yang masuk neraka beramal saleh, apa siapa masuk neraka? Bagaimana? Dia mengerjakan amal saleh fala yazalu yamunnu bi'ala. Dia senantiasa menyebut-nyebut. Lupa amal soleh yang dia lakukan itu atas karunia Allah, kekuatan dari Allah. Ahli salat malam bukankah itu karunia Allah. Ahli baca Quran, ahli hafal Quran bukankah itu karunia Allah. Ahli sedekah dia senantiasa menyebut-sebut itu bahawa itulah kekuatan saya. Wajah tegak biha dan dia sombong dengan amal soleh tersebut. Wajah ronak sahaja biha dan dia mengi dan dia menganggap dirinya wah di hadapan orang lain dia ujuk dengan amalnya ini yang menyebabkan amal-amal solehnya masuk ke dalam memasukkan dia ke dalam apa neraka ya indah kan satu dosa berbuah surga saya waktu mengucapkan ini kajian di Jakarta ada seorang yang bertanya kepada saya ustaz saya sulit sekali menasihati seorang istri dia kadang pakai jilbab, kadang enggak Solatnya sering telak di waktu-waktu terakhir Maka bagaimana caranya Ustaz menghasilkan hatinya? Maka saya katakan Bawakan perkataan ini. Ambil perasaan istri tersebut Sebelum itu ada juga yang bertanya Tadi kalau itu suami yang mengadukan istrinya Ini sekarang istri mengadukan suaminya Ustaz Kata siswa suami Kata Si istri sekarang suami saya hadir di pengajian Ustaz, dia sudah mengenal kajian-kajian sunnah, tetapi Ustaz dia suka masih nonton film porno dan dia hadir sekarang di pengajian Ustaz, tolong nasihatin. Yang tadi mengeluh si suami juga mengatakan seperti itu Ustaz, istri saya sekarang hadir juga di pengajian, tolong nasihatin dua-duanya maka saya katakan kepada suami dan istri yang seperti itu ambil perasaan sebutkan perkataan imamul haimin jangan-jangan satu dosa yang dilakukan berbuah suka sudah bertobat sekarang waktunya bertobat sang istri sekarang waktunya bertobat selalu memakai jilbab kemana pun keluar salat pada waktunya taat kepada suami jangan-jangan satu dosa yang pernah kita lakukan dulu berbuah suka akibat kita tobat akibat kita merasa selalu bersalah akibat kita selalu merasa uh, menunduk di hadapan Allah jangan-jangan suami yang tadi suka masih menonton film porno menyimpan foto-foto wanita yang tidak halal baginya untuk dilihat maka jadikan itu sebagai dosa yang berbuah surga bertumbat sekali begitu caranya menasihati pasangan diambil perasaannya jangan dimarahi diambil perasaan diajak untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wataala dan khusus bagi laki-laki, ya khusus bagi laki-laki terutama laki-laki pengkhianat cinta Ustaz kantung ini romantis parah monyet laki-laki pengkhianat cinta yang masih suka matanya terlarat melihat perempuan yang tidak halal saya katakan sebesar matamu jelalatan kepada wanita yang halal maka sebesar itu pula Allah akan mencabut kenikmatan ketika kamu melihat istrimu yang halal contoh seorang yang sering nonton sinetron, film-film pak perempuan yang main sinetron sekali ambil satu adegan, satu scene ketika ngomong itu ada yang menyeka keringatnya, ada yang membetulkan alisnya, ada yang membetulkan rambutnya. Jelas cantik. Ketika kita mata kita kita jelalakkan ke situ, ya, tergoda kita dan terbiasa melihat yang begitu. Dan itu tidak nyata bagi kita Di televisi, atau di handphone, atau di gadget Ketika melihat yang nyata tidur di samping kita Kok beda ya? Kok beda? Kok ini ileran? Tidurnya mamak. ya? Kemudian juga ibu-ibu Kalau tidur coba bu Berdandan sebagaimana ibu akan keluar rumah pasti suami mengatakan, mau kemana, Neng? Enggak, mau tidur di samping ya Ini sebagian perempuan, kadang-kadang kalau tidur, tidak memperhatikan bau ketek, rambut dirol sana-sini, kemudian memakai penutup muka, kemudian cuma terlihatnya, ya gimana bau senang suami? ya Coba perhatikan. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Makanya kita kebalik permasalahan. Amalan hati Penting Dari sisi Amalan kecil berbuah pahala besar Gara-gara amalan Yang ketujuh Yang terakhir bukan yang paling akhir Amalan hati Pentingnya amalan hati dilihat dari Tidak atau belum beramal Sudah diberikan pahala Kok bisa? Belum beramal sudah diberikan pahala Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam hadis-hadis Bukhari. Inna akwaman bil-Madinah. Sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah. Waktu itu beliau berperang dengan para sahabatnya. Melawan musuh. Kemudian beliau bersabda. Sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah. Tidaklah kita melalui sebuah lembah. Melawan musuh. Kecuali orang-orang yang tinggal di kota Madinah tersebut. Mendapatkan pahalanya. Kenapa? Habasahumul'udur. Hati mereka bersama kita. Tetapi mereka tidak bisa ikut perang bersama kita. Karena ada halangan yang menghalangi mereka. Lihat, ya hati. Ketika sudah beringin, berniat tetap dapat pahalanya. Meskipun tidak mengamalkan, ini pentingnya amalan hati. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita ambil beberapa amalan hati. Yang pertama, tawakal. lu sampai jam berapa nih? 11. Niatnya jam 11. Ya. Tergantung niatnya Ommi. Tergantung hati Mie. Niatnya sampai jam 11. Baik. Diundur enggak apa-apa, Pak? Kan? Pesawat saya dari Jogja jam 8. Masih lah, apa-apa kan? Atau sudah bosan Atau sudah capek? Enggak, cuma nonton doang saya yang korok-korok tadi. Ya, baik. Amalan hati pertama Tawakal kepada Allah Apa arti tawakal? Nah, eh, sebelumnya saya ingin menyebutkan Beberapa amalan hati nantinya Yang pertama tawakal, kemudian cinta Ridho dan macam-macam Sistemnya adalah Kita akan menyebutkan pengertian Kemudian Manfaat di dunia dan di akhirat Itu saja Karena saking banyaknya amalan hati Kita akan menyebutkan begitu saja Pertama, pengertiannya Sehingga kita bisa mengamalkannya Yang kedua, manfaat di dunia dan di akhirat Seperti misalkan di sekarang Tawakal Apa artinya secara bahasa Secara terminologi syarikat Sehingga kita bisa mengamalkan Bagaimana sih sebenarnya orang bertawakal itu Yang kedua, apa manfaat tawakal Kita sebutkan beberapa Baru nanti kita pindah ke amalan hati yang lain Begitu ya, bisa dipahami ya Baik Pertama <tuh> amalan hati pengertiannya. Secara bahasa amalan hati eh apa tawakal secara bahasa diambilkan dari tiga huruf dasar wau, kaf dan lam. Tiga huruf dasar wau, kaf dan lam. Dan para ulama bahasa di antaranya Ibn Munzur dalam kitab Lisanol Arab menyebutkan bahwa setiap kata yang huruf dasarnya waw, kaf, dan lam menunjukkan kepada beberapa arti yang pertama menyerahkan diri ini tawakkal secara bahasa menyerahkan diri dan arti bahasa senantiasa ada erat kaitannya dengan arti terminologi syar'i yang kedua Arti tawakal secara bahasa adalah Yaitu bers Tadi apa? Menyerahkan diri, betul? Ya. Yang kedua Bersandar kepada yang lebih kuat Ini secara bahasa Bersandar kepada yang lebih kuat Yang ketiga Yaitu Memperlihatkan Kelemahan ini arti tawakal yang ketiga secara bahasa. Yang keempat bergabung dengan yang lebih kuat. Bergabung dengan yang lebih kuat, ini arti tawakal secara bahasa. Dan nanti arti tawakal secara bahasa ini ada fungsinya dan ada kaitannya secara istilah syariat. Coba perhatikan sekarang. Imam Ibnu Rajab al hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengartikan tawakal beliau mengatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil manafih wa daf'il madar min umuriddunya wal akhirati kulliha. Artinya apa? Catat. Ini arti tawakal secara istilah syariat kalau tadi secara bahasa sekarang secara istilah yaitu bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah lihat kan tadi ada makna tawakal apa? menyandarkan kepada yang lebih kuat bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menahan bahaya baik perkara dunia ataupun akhirat itu arti tawakal aduh saya bukan wartawan belum selesai nulisnya saya ulangi jangan takut arti tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah dalam mengambil manfaat atau menahan Bahaya Baik berkaitan dengan perkara dunia Ataupun perkara akhirat Itu tawakkan Ya Nah, yang perlu diperhatikan di sini... Satu... Orang bertawakal berarti dia harus benar-benar bersandar kepada Allah. Nggak boleh bersandar kepada uangnya... Bersandar kepada... Uh, planning kerjanya... Bersandar kepada SDM... Nggak boleh... Benar-benar bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang bertawakal. Itu yang perlu diperhatikan. Satu. Yang kedua... Yang perlu diperhatikan dalam perkara tawakal... Adalah... Dia bersandar Dengan Allah Bukan dengan yang lain Ini yang kedua Bersandar dengan Allah Yang maha kuat Bukan dengan yang lain Ini Yang ketiga Yang perlu diperhatikan dalam masalah tawakal Tawakal tidak Menggagalkan Usaha Misalkan, saya beri contoh ya. Ada dahulu orang eh, Yaman disebutkan ceritanya dalam riwayat Bukhari. Nih lihat. Ini enggak tahu ini bukan tawakal. Yang saya ceritakan sekarang bukan tawakal. Abdullah bin Abbas bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ahlu Yaman yahju, walla yezawadhu. Orang-orang Yaman, ini kan banyak hami-hami uh, dari jamaah. Orang-orang Yaman dulu berhaji, tapi tidak bawa bekal. Datang dari Yaman ke kota Mekah, tidak bawa bekal. Waiyakulun, nahnu mutawakilun. Dan mereka mengucapkan, oh tidak tawakal aja. Tapi tidak pakai bekal, tidak mengambil sebab, tidak mengerjakan sebab. Ini bukan tawakal. Faida kalau di Makkah, ketika mereka sampai di Makkah, mereka jadi sealunas minta-minta sama manusia. Maka ini bukan tawakal. Nah, yang perlu diperhatikan berarti yang ketiga Tawakal bukan berarti pasrah Tawakal mengerjakan sebab Ingin dapat anak, ya nikah Ustaz, saya ingin banget eh, dapat anak Sudah nikah belum, belum, bagaimana? Ya, harus nikah Ini pada e Kemudian, Ustaz saya ingin dapat istri. Gimana? Sudah nyari belum? Belum. Di mana mau datang? Harus nyari. Harus ngelamar sana sini. Dan memang kadang-kadang kalau ditolak pahit. So, di malam saya sudah ceritakan di Masjid Agung Darussalam. Bahawa oh, kadang-kadang ada ada seorang pemuda hakiki yang cerita hakiki. Pemuda datang kepada saya. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Lamaran saya ditolak. Ya, saya bilang harus bersabar Kemudian usaha lagi Dan itu tawakal -tawak. Kemudian doa Ustaz Kalau ditolak sekali masih penting Ini ditolak untuk yang kedua puluh kalinya Maka saya, saya bilang Tidak ada yang bisa saya sampaikan kepada Anda Kecuali tiga tadi Harus sabar Kemudian usaha Tawakal -tawak. Kemudian doa Nah maka poin tiga yang ketiga yang penting dalam tawakal orang bertawakal bukan berarti pasrah tidak usaha harus usaha lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bertawakal. Beliau bukankah orang yang dijaga oleh Allah, dijaga keselamatannya di dunia dan di akhirat? Tetapi beliau ketika berperang tetap memakai baju perang. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari As-Sa'ib Ibnu Yazid radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lahara baina diraihi Uhud wa labisa lan la'la aqlat alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ketika peperangan uhud memakai dua baju perang sekaligus dan memakai penutup kepala itu Nabi. Jadi tidak benar kalau seandainya orang mengatakan kita bertawakal. Ayo kerjakan sebab. Aduh oh, dah itu tawakal aja. Gak bisa itu. Harus mengerjakan tawakal yaitu sebab. Termasuk tawakal adalah mengerjakan sebab dan mengerjakan sebab tidak mengurangi tawakal itu catat tuh. Jadi yang pertama saya sebutkan tadi yang perlu diperhatikan dalam masalah tawakal bertawakal tidak boleh kecuali kepada Allah bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua bersandar kepada Allah subhanahu wa taala karena Allah yang paling kuat. Paling mengatur yang ketiga bertawakal tidak bukan berarti menggagalkan apa sebab ya harus usaha ingin uh, dapat untung harus dagang harus usaha ini para ekornya masya Allah subhanahu wa taala lihat buruk usaha dia. Hadith riwayat Imam Tirmidhi dan Imam Hakim dari Umar bin Khattab r.a. Lahu anakum tawakkaluna ala Allahi haq wa tawakul. La ruzakakum kama yarzuku taira takduki masan wa taruhu bilqanan. Kalau saatnya kalian bertawakal sebenar benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan langsung pasti memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada buruh, keluar di pagi hari dalam keadaan perut lapar, kosong, pulang sore hari dalam keadaan apa? kelimpah. Di sini perlu per, uh, perhatian dalam hadis tawakalnya buruh pertama pak, burung itu usaha sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa tawakal tidak menafikan usaha usaha bukan mengurangi tawakal, usaha dia keluar kemudian yang kedua, yang penting usaha, bukan yang penting pekerjaan tetap lihat burung pak keluar dari sarangnya tidak terdaftar sebagai PNS di kantor pajak tidak terdaftar mempunyai toko mebel tuh kayak kami sebelah sini. Tidak. Tidak terdaftar sebagai pegawai di sebuah pabrik. Tidak ada. Keluar usaha. Ya, harusnya orang-orang yang mengeluh itu malu kepada buruh. Tidak terdapat Kemudian yang ketiga Burung itu makanannya Pakanannya Itu lebih sulit dibandingkan manusia Burung makanannya apa? biji bijian Ulat-ulat Tidak semua biji Tidak semua ulat Tidak semua bisa dimakan Loh manusia Manusia semua bisa dimakan Iya dong? Di beberapa daerah sapi-sapi kurus. Kenapa? Karena pakanannya dimakan manusia. Tuh, dedek. Dimakan manusia juga. Di dalam ilmu biologi, hewan pemakan daging apa? Hah? Karnivora. Manusia pun memakan daging. Hewan pemakan tumbuhan apa? Herbivora. Manusia pun makan tumbuhan. Hewan pemakan apa saja? Abang, omnipora. Manusia pun makan apa saja. Bahkan, Subhanallah, manusia, ya, ini bisa diusulkan kepada Diknas Pendidikan Nasional. Ada jenis makhluk baru, manusia, eh, makhluk pemakan api. Tuh yang mudik. <tuh> makhluk pemakan api, ya. Ada makhluk baru Selain herbivora, omnivora, karnivora Ada makhluk pemakan api Menusuh Ini bapak ibu saudara sadari Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu SWT Harus malu kita kepada buruk Kenapa putus asa Ya Kemudian Lihat lagi yang menarik dari hadis tawakalnya burung ini, taruh dohimason keluar pagi hari, makanya pagi hari jangan tidur, keluar pagi hari habis subuh langsung jalan, wah taruh mobil tonan dan pulang sore hari, nggak usah lembur sampai malam, nggak usah, cuma sore pak, sore, ya, aduh yang kadang-kadang sampai jam dua belas malam. Hati-hati eh, bapak ibu saudara saudari yang diberikan oleh Allah. Sekarang kita sebutkan apa faidah tawakal. Dari hadis tadi kita sudah ambil pelajaran sebenarnya faidah tawakal. Apa itu? Tadi hadis buruk. Apa faidah tawakal? Mendatangkan rezeki dan itu pasti. Allah berfirman. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Wa man 'ala Allah fahuwa Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Allah yang akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tetapi ingat Pak, awakal yang dimaksud harus dibarengi dengan apa? pesat menyandarkan diri persusah bukan berarti salat ya nanti lihat di bawah sajadah oh belum ada salat lagi tapi itu bukan tawakan itu tidak masuk akal ya ini Bapak Ibu saudara-saudarain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi saya sebutkan waman yata wa wa wa siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah langsung akan menyediakan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah lah sebagai pencukupnya Allah yang akan menyampaikan urusannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan setiap sesuatu takdirnya Ini faedah pertama tawakal Lancar rezeki dengan tawakal Makanya pemahaman baliknya Apabila ada orang yang seret rezeki Rezkinya ya turun-turun terus, turun terus ya. Kemudian nyungsep di bawah karena naik-naik itu berarti bermasalah dengan tawakalnya kepada Allah. Sering bersandar dengan selain Allah, dengan kekuatan, manajemen, planning kerja dan misal misal Tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yaitu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan kemenangan oleh Allah Dalam surat Ali Imran ayat 1713 sampai 74 173 sampai 174 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman hasbunallahu wa ni'mal wakeeb fa anqalabu min Allah wa fadlin lam yamasshum suu wa taba'u Allahu dhu ketika orang-orang digerumbungi di, di, namanya, dikumpuli oleh musuh-musuhnya maka dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil cukup Allah sebagai penolong kami dan allahlah sebaik-baik tempat bersandar bertawakal mafaffan qolabu bi nikmati minallah akhirnya mereka mendapatkan nikmat Allah dan karunia dari Allah tidak ada satu keburukan pun yang menimpa mereka nak ini baik-baik orang yang bertawakal tidak selalu akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga faedah orang yang bertawakal adalah masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Saya ingin bertanya, Ingin masuk surga? Ini. Ingin masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Ini. Kenapa? Silakan jawab. Angkat tangan. Yang yang menjawab kalau salah tidak disuruh khusus. Nah, saya bertanya, ingin masuk surga Pak, Bu, ingin, ingin masuk surga tanpa hisap, tanpa apa, ingin. Maka saya tanya, kenapa ingin masuk surga tanpa hisap, tanpa apa? Ah, kenapa? Bedakan antara masuk surga saja. Dengan masuk surga tanpa hisap, tanpa anak Ada orang kadang-kadang masuk surga Tapi sebelumnya masuk neraka Kemudian setelah itu masuk surga Baru setelah itu masuk surga Ada orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa anak Bapak pilih mana? Masuk surga saja atau masuk surga banget? Anak-anak muda begini Masuk surga saja atau masuk surga tanpa hisap, tanpa hadap? Pilih mana? Hah? Hah? Tanpa hisap, tanpa adab Kenapa? Karena pak enak masuk surga tanpa hisap, tanpa adab Benar, enak Loh, sah, sudah masuk, sah Kok bisa mengatakan enak? Iya Enak, pak Masuk surga tanpa diintrogasi Tanpa disiksa, ru, enak itu kita saja di dunia, kalau misalkan saya keluar, uh, habis pulang dari luar negeri, kemudian ngantri imigrasi, itu kan enak, beda dengan orang yang prioritas, langsung keluar, tanpa harus imigrasi, imigrasi nanti orang yang tempah sedihnya, enak, bagaimana di, di akhirat, masuk surga tanpa ada isap, penelitian, ditanya ini dan itu, langsung tanpa siksa, maka enak, Nah, orang yang bertawakal masuk surga tanpa hisab tanpa alam Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Dari Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis Yang berbunyi Hadihi ummatu Wahai Rasulullah, ini ummatmu Yaitu keluarga jannah minha ulah sabruna alfan mighri hisab walaa adah. Umatmu akan ada tujuh ribu dari umatmu tujuh ribu dari umatmu masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Uh tujuh ribu. Sahabat Rasulullah sahaja seratus ribu yang ikut haji wadah bersama Rasulullah. Artinya itu jumlah sahabat sebelum Nabi meninggal. Berarti tiketnya sudah selesai. Sudah habis nggak dapat tiket itu. Alhamdulillah Allah rahmatnya lebih luas dibandingkan apapun. Dalam hadis diwajibkan diri. Rasulullah SAW bersabda: "Waghaḍi Rabbi al-yadhil min ummati sabruna alfan bigharih isab walaghar, wa min kulli alfan sabruna al. Rabbu menjadikan kepadaku." Bahwa dia akan memasukkan Dari umatku 70 ribu Tanpa hisab tanpa ala Setiap dari 70 ribu Maka seribunya Membawa 70 ribu 70 ribu Setiap seribunya dari 70 ribu ini Membawa 70 ribu nah, silakan hitung, berapa banyak pak Jangan ada yang menjawab saya banyak Silahkan hitung, berapa banyak 70 ribu Setiap seribunya membawa Tujuh puluh ribu, seribunya tujuh puluh ribu, seribunya tujuh ribu. Berapa? Empat miliar sembilan Sekarang populasi kaum muslimin sampai abad ini 1.6 miliar masih ada mungkin, dia mau nggak pak? Obatnya apa? Atau caranya apa? Talakan. Rasulullah SAW. Jibutkan, "Hummul Ladin" lai sergul, walaiytaul, walaiytaqyirul, wa ala Rabbi mithaqtul. Ia maksud surga tanpa hisab, tanpa adab, yang tidak minta roti, yang tidak bersifat totoyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu, kemudian yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kay, yang keempat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu amalan yang ke amalan hati yang pertama. Amalan hati yang kedua. Al-ikhlas. Kita ambil tiga saja amalan ya. Tawakkal, ikhlas, kemudian nabi rasa cinta atau rasa rida. Apa ikhlas secara bahasa perhatikan pak ikhlas diambil tiga huruf dasarnya kho, lam, dan sod kho, lam, sod setiap kata dalam bahasa Arab yang huruf dasarnya kho, lam, dan sod mempunyai beberapa makna makna yang pertama yaitu as-sofa sofa artinya Benih. Sofa artinya benih. Yang kedua, makna ikhlas secara bahasa adalah an naqi Naki artinya jernih. Yang ketiga, makna ikhlas secara bahasa adalah al-tanizz anil akhlak wal awshab Terlepas dari Campuran Dan kotoran Ini makna ikhlas secara bahasa Lihat sekarang Kita membuktikan Makna ikhlas secara bahasa seperti ini. Pertama tadi apa? Beli Yang kedua apa? Jermih Yang ketiga apa? Terlepas dari kotoran dan campuran tidak tercampur apapun. Lihat Allah berfirman dalam surat An-Naml atau An-Nahl ayat 66. Allah berfirman: Wa inna lakum fil an-namilah ibrah, nusti kum mimma fi butunih, mim bayni farthin, dabanin, labanin. Uh, Amin. Mim bayni farthin labanan kalsan saida li Artinya, dalam surat An-Nahl, ayat berapa saya sebutkan tadi? 66 Saya bacakan ayatnya Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu Benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya nah, Berupa susu yang bersih Antara tahi dan darah Yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya Perhatikan Pak Kita kalau memerah susu sapi Perhatikan puting susu sapi Lihat Putingnya di sini Kita perah Itu sebenarnya susunya itu keluar antara tahi dan darah Mohon maaf ya bahasa saya Tahi dan darah Tapi ketika kita uh, perah susunya Saya tanya Pak Siapa yang berternak sapi dan kambing boleh gak kita langsung minum boleh ya boleh bahkan itu benar-benar murni boleh diminum padahal keluar antara tahi dan darah tidak ada kata eh, tidak ada campuran sedikitpun makanya Allah di sini memakai holsam seirang nishalibin murni jernih bening kalau sudah murni jernih bening maka cocok untuk diminum itulah makna ikhlas. murni jernih bening terlepas dari kotoran dan campuran Nah, kalau tadi saya juwa sebutkan tiga tambah murni Pak. Murni. Murni, jernih, bening, terlepas dari kotoran dan campuran. Itu makna ikhlas secara bahasa. Sekarang makna ikhlas secara istilah syar'i. Habis Ustaz waktunya. Tadi mana kami bilang. Afwan, udah cukup pemaparannya. Waktu tanya jawab. diusir Ya, dah lagi as asik-asiknya ini. Lanjutkan sedikit ya, sedikit. sedikit saya setengah jam biasa. Baik. Ya, 16 menit lagi anda bersama. Lihat sekarang pengertian ikhlas. Catat saja pengertian ikhlas yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Rahimullah. Dan kita beliau mada dijusalikin. Beliau mengatakan Allah Taala ala amalika kashfi sa. Ala takdzubu ala amalikum Kamu tidak menuntut atas amalmu kamu tidak menuntut atas amalmu seseorang yang melihatnya kecuali Allah dan tidak menuntut atas amal amalmu seseorang yang mengganjarnya pahala kecuali Allah itu ikhlas tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah tidak ingin diberikan pahala kecuali Allah oleh Allah, itu ikhlas siapa ingin dipuji disanjung, dapat hadiah itu berarti tidak ikhlas saya sebutkan sekarang karena waktu faidah ikhlas apa itu pak, faidah ikhlas faidah ikhlas ada amannya pasti diterima. Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina al-din. Amalnya pasti diterima. Faedah kita yang kedua pasti istiqamah. Nah, dengan ini saya tutup kajian. Lihat. Ah, saya ingin tanya siapa yang PNS di sini? Atau pensiunan PNS? Pensiunan. PNS aktif Yang pensiunan pak Oh, Berapa tahun jadi PNS pak 33 tahun jadi PNS Masuk kerja jam berapa pak Setengah delapan Pulang kerja sampai rumah jam berapa Jam dua lebih Begitu ya Anggap jam tiga pak ya, ya. Setengah delapan jam tiga Selama 33 tahun Mohon maaf Pak Itu video kehidupan Bapak Diputer Itu sangat membosan kali Kalau kita tonton Pak Setengah delapan Keluar rumah kantor Jam 3 sampai 8, 3 8, 3 Kok tetapi Bapak bisa istiak rumah 33 tahun Setengah delapan Keluar kemudian jam 3 pulang, setengah 8 keluar jam 3 pulang. Setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad libur, betul, Pak? Ahad saja, Ahad saja. Tuh hmm, coba 6 hari. Itu antum kalau lihat mohon maaf Pak, ini contoh saja. Kalau lihat video kehidupan Bapak membosankan kan Tetapi kok bisa istiqomah? Dan mohon maaf kenapa sebagian kita kadang-kadang solat badiyah, kobiahnya enggak istiqomah, baca Qurannya senin, kemis, senin, kemis. Artinya naik turun baca Qurannya, apalagi tahajudnya. Apa sebab? Sebabnya karena sang bapa jadi PNS ikhlas demi apa? -apa? setiap tanggal satu dapat gaji betul ikhlas murni kan untuk gaji murni bening jernih tanpa campuran hanya aliran gaji mau tetangga lihat mau tetangga ngatain saya bodoh amat saya mau kerja berarti yang tidak istiqomah sebenarnya dia bermasalah dengan keikhlasannya yang kadang-kadang badia semangat, qoblia semangat, kadang tidak semangat, itu sebenarnya bermasalah dengan keikhlasannya. Makanya sholat sunnah paling sulit dikerjakan di mana, Pak? Di mana? Di rumah. Badia qoblia paling sulit dikerjakan di rumah. Nah, gini. Ini manfaat keikhlasan membuat orang istiqomah sampai mati dalilnya surat Al-Ahqaf silakan lihat surat Al-Ahqaf Inna Lillahi Walaikum Rasulullahum Mas Taalub. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami Allah ikhlas kemudian istiqomah dan itu berkaitan loh ya saya sering menyebut, menyebutkan ini itu berkaitan yang pertama ikhlas menumbuhkan istiqomah istiqomah menghasilkan husnul khabimah itu tiga mata rantai sangat kuat ikhlas menumbuhkan istiqamah istiqamah menghasilkan husnul khabimah ini yang bisa sampaikan amalan tadi cuma dua tidak cukup pada waktunya ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan sambungi wallahu a'lam ketika kita menghadiri majlis ilmu kita berharap cinta dan takut kepada Allah namun ketika di rumah atau di luar rumah harap dan cinta takut kita tidak seperti saat kita berada di majlis ilmu apakah ini termasuk sifat munafik ini pertanyaan persis ditanyakan oleh Hamdalah Al-Asidi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah Hamdalah sudah menjadi orang munafik kenapa wahai Allah ketika di depanmu Engkau menceritakan kepada kami tentang surga neraka. Engkau kami senantiasa seakan-akan melihat surga dan neraka. Kami takut, kami benar-benar ingin ibadah. Tapi kalau sudah keluar dari majlismu, ketemu dengan saudara-saudara, ketemu dengan pekerjaan, ketemu dengan istri, lupa apa yang engkau sebutkan di majlismu. Maka kata Rasul, salah sama. Ada, kepada hamdulillah, wahaihamdulillah. Kalau kamu seperti di luar, seperti di majlisku, maka malaikat akan menyelamimu. Kamu seperti malaikat, tidak berdosa. Tetapi, akan saatan terserah, wahaihamdulillah. Seorang manusia kadang dia di majlis ilmu takut, hatinya takut. Kadang dia di luar untuk bekerja kehidupan dunia. akan terserah, kadang begini, kadang begini. Yang keliru kalau di majlis ilmu malah mikirin dunia. Nah itu yang keliru itu. Ya kalau lagi sholat Allah wakbar. Ya, oh tadi bumbunya lupa garam tuh ibu-ibu. Kadang-kadang lagi sholat bisa ngeracik bumbu. Ya, kadang-kadang kalau lagi sholat, kadang-kadang bapak-bapak bisa tahu kunci mobil ketinggalan di mana, tahu dia. Ya, nah, wallohu a'lam. Jika syirik diartikan menduakan Allah dengan yang lain, apa riyak bisa diartikan juga dengan syirik? Iya, syirik kecil. Meskipun bukan syirik yang sesungguhnya itu mengandakan akan tandingan sesembahan selain Allah. Karena riyak kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Tapi juga ingin agar dilihat dikuji manusia. Apakah riyak bisa disebut syirik kecil? Iya, disebutlah oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih. أَخْوَفُ مَا أَخْفَ عَلَيْكُنُ الشِرْقُ الْأَصْغَرُ yang paling aku takutkan kepada kalian, kalian di sini waktu itu keluar hadis itu kepada siapa? Sahabat yang imannya keimanannya tinggi. Ditakutkan oleh Rasulullah syirik kecil. Ya? Kemudian para sahabat bertanya, "Wa masyyul asghar syirik kecil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau menjawab, "Ar-riya." Syirik uh, riya itu bagaimana, Pak? Nih, Pak. Riya itu beramal karena beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu dua indikasi riya. Ingin dilihat agar dipuji. Itu selalu berkaitan. Kalau ingin dilihat agar dicontoh bukan riya. Bapak baca Quran di tengah rumah agar anak istrinya ikut-ikutan, itu bukan riya. Tapi ingin dicontoh. Beramal agar dilihat ingin dipuji itu riya. Wallahu a'lam. Dulu saya seorang yang sangat emosian, Termasuk kepada orang tua saya. Terkadang saya emosi ketika orang tua mulai keras kepala. Memasak, memaksakan kehendak. Setelah ngajial Alhamdulillah saya mulai membuang sifat itu pelan-pelan. Apakah Allah akan mengampuni saya? Sekarang. Yang sudah kita lakukan kepada orang tua. Kita minta halal. Ambil perasaan. Dan saya pernah mengatakan. Di majlis-majlis. Lihat video-video saya di di Youtube. Lihat. Salah satu jenis bakti orang tua yang kadang bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Bisa mengalahkan, mengangkat senjata, mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta adalah bagaimana anda membuat bapak ibu anda senang dengan anda makanya saya katakan ukur anda itu dibutuhi oleh orang tua anda anda sebagai bicak sebagai anak yang berbakti kepada orang tua adalah ukur tak kalah anda ngobrol dengan orang tua anda seberapa lama anda ngobrol dengan orang tua anda seberapa lama seasik apa anda ngobrol dengan orang tua anda Apakah seperti seasiknya teman kantor yang ngobrol bisa sejam, dua jam, tiga jam, ngobrol pertama masalah ekonomi, politik, kemudian eh, pendidikan, kemudian akhir-akhirnya gosip artis? Bisa selama itukah kita ngobrol dengan orang tua kita? bahkan ada kadang-kadang orang tua yang ngobrol sebentar dengan anaknya langsung bertanya kepadanya leh, kapan mulai pulang sana? gak enak ngobrol dengan anaknya itu tanda orang tuamu tidak mencakmu sebagai anak yang berbakti perhatikan itu bakti bukan hanya sekedar setiap bulan nih bu, nih pak bu, sejuta selesai ya, walaikumsalam enggak, itu bukti apaan itu? Bakti itu adalah tatkala kita bisa memberikan kabar gembira, mengembirakan hati orang tua kepada kepada orang tua kita. Coba ukur berapa lama Anda ngobrol dengan orang tua. Kadang ada orang tua cuma lulusan SD atau SMP atau SMA. Anaknya sudah kuliah, sudah punya uh, jabatan, sudah punya usaha. Ngobrol dengan ibunya yang lulusan SD dengan bahasa yang terlalu tinggi. Bu, tahu enggak? Di Indonesia integritas hmm, ibunya -ibu mana paham. Enggak paham, enggak enak. Enaknya ngobrol dengan adiknya, adiknya bisa ngobrol dengan ibunya lama. Ibu masak apa, Bu? Oh, ini Bu kalau ditambah ini enak. Jadi masuk ke dalam pembicaraan sang ibu. Itu bakti. Idhhalus surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, ke dalam hati orang tua. Dalilnya apa, Ustaz? Ada seorang ingin berhijrah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Ahae Inwal? Orang tua masih hidup? Iya. Dan di mereka berdua menangis karena aku ingin hijrah bersamamu." Kata Rasul, "Irjeilaihima, al-hikhuma, kama abkaitahuma. Pulang engkau kepada kedua orang tua. Bikin mereka tertawa sebagaimana kamu telah menangiskan mereka berdua." Saya punya kawan pak Driver taksi sopir taksi yang sering mengantarkan saya Dari bandara Banjarmasin ke rumah saya Saya kenal Kemudian dekat kita beliau sering bercerita kepada ibunya, bu, kan orang sopir taksi kan sering kerja di lap di jalan, di jalan sering melihat orang tabrakan, ada mobil terbelah dua, ada kepala pecah, dia ceritakan sama ibunya. Saya katakan hati-hati, itu ceritamu mungkin bisa termasuk durhak kamu kepada orang tua. Sering dia cerita, bu, tadi bu, saya melihat ada orang tabrakan tengah jalan, uh, mobilnya pecah dua. Ada orang kabrakan di jalan, bu. Kepalanya di jendela. Ibunya punya anak sopir taksi. Itu kan menyakiti hati ibunya. Setiap anaknya keluar untuk bekerja. Menjadi sopir taksi, dia selalu deg-degan. Jangan-jangan, jangan-jangan. Berarti cerita sang anak tersebut kedurhakaan kepada sang ibu. Membuat hati ibu sedih. Lihat, Pak. Sampai sebegitu durhaka apalagi kalau sananya sampai menuding sampai melototkan mata wah itu sudah. Apalagi sampai kadang-kadang seorang anak mengatakan, "Ustaz, bagaimana orang tua saya pernah punya hutang kepada saya?" Ya, orang tua kok hutang? Ini durhaka, wallah durhaka. Orang tua kok hutang? Wallahi satu nafas yang dia keluarkan Untuk melahirkanmu Tidak akan bisa kamu bayar Kecuali ketika ibumu Budak kamu merdekakan Dan itu mustahil Semustahilnya Ontah masuk ke dalam lubang jarum Semustahilnya Susu masuk kembali ke dalam putingnya Mustahil Kok bisa kok anak mengatakan Orang tua berhutang Terus usah saya mengatakan anta Wa maluka liabi kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ini pada ayat yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka saya katakan ambil, ambil hati orang tua, minta halal kepada mereka. Ya, bagi yang pernah menyakiti orang tuanya tadi. Bagaimana nasib istri-istri Rasulullah SAW? Apakah semua dijamin masuk surga seperti sahabat-sahabat yang lain? Iya betul. Allah berfirman bahwa bulan wahidilah meluruskan dan semua dari mereka dijanjikan surga. Itu semua dari para sahabat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kiat atau adakah doa agar terhindar dari sifat buruk hati atau kotornya hati? Yang pertama berdoa kepada Allah. Untuk membersihkan hati kita. Yang kedua, ilmui agama. Tuntut seperti ini. Tuntut ilmu agama. Bagaimana hati-hati yang bersih. Apa saja. Amalan-amalan hati. Yang ketiga, ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar. Dibandingkan yang kita inginkan. Di dunia. Orang misalkan iri, Pak. Itu kan masalah hati. Iri, dengki, dengki misalkan ada seorang istri berkata kepada suaminya mas, lihat Mas, tetangga sebelah kenapa? wahai istriku lihat dia setiap 4 bulan suaminya ganti mobil setiap 5 bulan ganti mobil suaminya kata sang suami kepada istrinya, kenapa? kenapa? dia setiap 4 bulan, 5 bulan ganti mobil memang karena maklar mobil rental mobil ini hati yang bersih seperti itu dia senantiasa ingat pahala akhirat dibandingkan pahala dunia itu cara membersihkan hati yang Allah wallahu a'lam ketika kita menghadiri majelis ilmu ini, ini sudah Ada seorang yang ada seorang teman yang sering mengeluh tentang keadaan ekonominya. Apakah dia termasuk kurang tawakal? Maka jawabannya, ada pepatah Arab mengatakan, "Idza shakawta ila bani adam, inma tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak manusia, sebenarnya engkau sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada Makhluk yang tidak mengasih. Orang kalau sudah mengadukan dirinya kepada manusia. Saya begini, saya begini, saya begini. Itu sebenarnya dia sedang mengadukan Allah. Yang maha pengasih. Yang maha penyayang. Arhamurrahim. Kepada makhluk yang tidak mengasih. Kenapa kita tidak mengadukan nasib kita kepada Allah? Sebagaimana para nabi? Coba lihat. Nabi yang penuh penyakit di tubuhnya. Nabi siapa? Nabi Ayyub wa Ayyub iz nada rabbahu annama saniyad wa anta rahimur rahim bi tasu'al. Dengingatlah cerita Nabi Ayyub ketika dia berkata, "Ya Allah, aku tertimpa penyakit sampai istri anak-anakku kabur dari yang menemani hanya teman-temanku Dan engkau adalah Zat yang pengasih dari seluruh yang mengasih." Itu aduan seorang nabi. Lihat Nabi Yunus ketika di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan. Gelapnya perut ikan, taus. Gelapnya dasar lautan. Gelapnya malam gelap gulita. Apa yang dia lakukan? Mengeluh kepada Allah. La ilaha illa subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang mengambil ibadah yang melainkan engkau. Maha suci engkau. Aku termasuk orang-orang yang wali, mengeluh kepada Allah. Dan orang yang mengeluh kepada Allah. Dia akan mendapatkan solusinya. Dan itu termasuk tawakal kepada Allah subhanallah. Kemudian Pak. Saya ingin berkata tentang musibah. Subhanallah. tidak sekali orang kalau memahami musibah Allah. Kadang Pak. Musibah itu sebenarnya orang ketika mendapatinya dia harus tersenyum. Kenapa? Karena dengan musibah dia mendapatkan nikmat besar dari Allah. Yang mungkin tidak didapati oleh orang-orang yang tidak dapat musibah. Saya beri contoh Pak ya. Minimal dengan musibah dengan musibah dia mendapat rahmat dari Minimal dengan musibah dia merasa hina di hadapan Allah. Yang kadang perasaan itu kita inginkan tak kalah kita tidak dapat musibah. Pernah merasakan itu? Sekarang, ya harus akui kita kadang-kadang berdoa kepadanya malas-malasan nggak membutuhkan. Kenapa? Karena semua sudah berkecukupan. Ada rumah, ada mobil, ada transportasi, ada istri, ada anak, ada uang. Sudah hilang rasa merasa membutuhkan kepada Allah oh, itu hilang. Kapan kita dapat dirasa itu lagi? Ketika dapat apa Pak? Masa. Masa kadang-kadang musibah itu nikmat dari Allah. Wallahu a'lam. Misalkan dalam sebuah halapah, -hal, amalan kita seperti baca Qur'an, tahajud, dan lain-lain Itu suruh dibeberkan ke ustaznya, dicek apakah amalan itu bagus Karena diceritakan atau gimana, termasuk riak atau, atau tidak perbuatan tersebut Maka selama hal itu amal saleh maka tidak boleh kita ceritakan Bahkan saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak langsung Syekh saya bilang di grup-grup sosial media seperti grup WhatsApp misalnya Kadang-kadang ada seorang telung habis waktu. Kadang ada seseorang yang, eh, misalkan mendapat musibah, bahwa bapaknya meninggal, dia beritahukan di grup WhatsApp. Apakah kewajiban bagi kita untuk mengatakan berdoakan dia di situ? Makasih tuh. Kamu cukup memberikan kepada dia rasa empati. Dengan cara bagaimana saya mengucapkannya? ya Sebutkan. Semoga kamu sabar, bersabarlah. Semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Adapun doamu, Allah mufir lah Itu kamu berikan, tak kalah kamu sendirian berhadapan dengan allah. Itu lebih kuat. Makanya perhatiin grup-grup WhatsApp kadang-kadang. Kalau seandainya ada orang mendapatkan musibah, kita bu jangan sampai suruh oh si pulang nggak komen. Mungkin dia lebih ekspres doanya sendiri. Paham maksud saya? Amin. Allahualam. Saya seorang pekerja dan niat awal saya bekerja adalah ibadah. Untuk menafkahi sekeluarga akan tetap Akhir-akhir ini setiap pekerjaan yang saya lakukan Harus dipoto dan dikirim ke grup Dengan alasan pimpinan untuk pencitraan Dan dianggap pekerja Apakah ini bagian dari dia? Apakah saya akan tetap dalam, dapat pahala Karena hanya menurut pimpinan? Maka tidak? Ini bukan Ini adalah satu konsekuensi bekerja Bahwa anda dianggap sebagai pekerja Ketika ada dokumentasi Adapun niat anda bekerja Untuk menafkahi keluarga Itu ibadah dan ini bukan ria, karena ini bukan memperlihatkan ibadah. Dia memperlihatkan sebuah dokumentasi agar sebagai bahwa pimpinan kantor dia menganggap dia sudah bekerja. Kalau tidak, dia dianggap tidak bekerja. Maka ini sebuah konsekuensi. Dan itu bukan ria. Ya, demikian. Wallahualaikum. Apakah termasuk berhakah kepada orang tua ketika membuat orang tua bersedih karena anaknya tidak mengikuti cara beribadahnya orang tua kepada Allah dan orang tua selalu berbicara bahawa ibadahnya yang lurus dan benar jazakallahu khairan. Mungkin di sini orang tua ini menganggap ibadahnya benar padahal mungkin tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kaidah dalam taat kepada makhluk. Anak taat kepada orang tua Istri taat kepada suami, pimpin uh, pegawai taat kepada pimpin, rakyat taat kepada pemerintah. Ada kaedah, kaedahnya la taat atau filmausian. Ingin nama taat itu Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf Apabila orang tua memaksa kita untuk beribadah Sesuai dengan apa yang dia lakukan padahal itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka kita tidak boleh taat Kita tidak boleh menurutinya Karena tidak boleh taat di dalam perihal maksiat Cuma perhatikan Kepada orang tua kita harus santun, lemah, lembut ya Jangan sampai kasar kalau ingin misalkan menasihati orang tua Pak sini Pak, sini saya beritahu Allah berfirman, Rasulullah s.a.w. bersabar Itu gak bisa begitu Orang tua harus lembut, harus sambung Habis waktunya Mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam Majlis-majlis ikhlu di dunia Kalau tidak bertemu di dunia Maka saya ucapkan sampai jumpa Di surga firdausnya Allah Subhanahu s.w.t kita cukupkan dengan akaratul majlis. Subhanallahulhamdulillah. Ashhadu'allah ilaha ilaha ila astagfirullahaladzim wa ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.